Tiga S adalah budaya Indonesia. Senyum, sapa, salam. Uma, ini maksudnya gimana sih? Masa gitu aja ngetahu sih. Senyum itu kayak gini. Sapa itu kayak gini. Halo, guys. Salam itu. Assalamualaikum. <tuh> ya kalau gitu Nusa juga tahu, rak. Terus kalau udah tahu, kenapa ini? <tuh> Jadi 3S itu singkatan dari senyum, sapa, dan salam. Ini budaya ramah tamah Indonesia yang sangat baik untuk dipraktekkan sehari-hari. Kalau ketemu orang di jalan, kita beri senyuman, terus kita sapa. Misalnya, Assalamualaikum Pak, Selamat sore Bu, Permisi Mbak. Gitu, hmm. ngerti sayang? Pantesan, Nusa suka dipanggil. Abang Nusa, di mana kau? Sama Pak Ucok, terus suka disapa gini sama Mbak Darmi. Mas Nusa, sini monggo mampir sektor. Oh iya, Rara juga suka dipanggil. Duk Roro, sudah pulang sekolah tuh. Terus Mbak Rara, cantik banget. Gitu, mah, <laughs> Hihihi Ush, kayak R deh <laughs> Itu panggilan sayang, Ra Panggilan Mbak, Mas, Adi, Kakak, Abang Tanda orang itu menghormati kita Kan Allah memerintahkan untuk memberi panggilan nama yang baik Oh iya Dalam surat Al-Hujurat ayat 11 Dan janganlah kalian panggil-memanggil dengan gelar-gelar yang buruk Berarti Rara Panggil Nusa, kakak, mas, abang, atau apa dong? Rara boleh panggil kakak Nusa. Nah, Nusa boleh panggil adik Rara. Yang penting harus memberi nama panggilan yang baik. Hmm. Adik Rara, mulai sekarang kamu panggil aku kakak Nusa ya. Oke? Okay? Oke. Okay. Oke. Mulai hari ini, Rara akan panggil tekan Nusa. Nah, gitu dong. Dan Abang Nusa. Hah? Besoknya lagi, Mas Nusa. Huh? Terus, A'an Nusa. Ah, ya. iya. Hmm. hmm. Atau? Bro, Bro. <laughs> Mas Bro. <laughs> Mas Bro Nusa. <laughs> <terusaha> <terusaha> Serah kamu deh <terusaha> <terusaha>